belum ya? Oke, sekarang sebuah lagi. Bersomarkan saya yang cantik, Gayuh Rakasi. Oke, okay, sama-sama lagi kita wayang bareng-bareng malapa ya. Oke, okay, baik sebuah tembang. Gatapan anak ciri. Buat yang belakang, siap-siap mengayang